Send you Ya Dian, saya tuh、uh, orang yang paling mementingkan、uh, lagu tuh、uh, rasa, bener-bener rasa. <tik> tapi teknik juga penting, <tik> teknik nomor satu, rasa nomor dua, tapi rasa nomor satu juga. Jadi rasa apa teknik ini? Bingung、ya. kan? Jadi gini <tik> gimana, ada, gimana ada orang yang suaranya pas-pasan tapi ketika dia membawakan sebuah rasa yang dengan pas dan tepat, dia akan enak. enak. Ada yang orang teknik banget, gak ada rasanya gak enak. Ada yang、uh, teknik dengan rasa,、oh, itu juara hebat. Dia... Jadi kalo Dian? Kalo Dian ini ada diantara misalnya seandainya lagu ini oleh y o f i dan Tulus. Nyanyinya c u m a kan berdua dan Glenn. Glenn ya. Kan bertiga nih, oke.、Okay. Ada Glenn sama Tulus. Seandainya mereka duet sama kamu bertiga ini, kamu juga cocok loh diantara mereka bertiga ini.、Yes. Terima kasih. Tau h gak, kamu suara kamu tuh bisa membuat hatiku bener-bener yang meleleh. l e l e h gak karu-karuan, ada y tercabik-cabik deh. Uh! <tangan lupa> <tangan lupa> Tapi bener, itu bener Bunda bilang kayak gitu, aku juga kena gitu rasanya. Iya o m a r Suaramu enak ya d i a Terima kasih Omari. y a Mas Ari, Mas Ari, Mas, mas, mas, mas... mas Ari. Mas Ari, Capture Bukanya Anang, Bukanya Anang m a k s u d n a apa nih? Kenapa m e n a a s i n a n a k n a k n a a sih? n a a sih? i h a i h n a s i n a p a s i n a p a e n a a k e n a k d i s i n i m e m a n g p a a p a sih? k e sih? e n a p a e n a s k e n a a s e n a a s i k a p a s e n a a sih? a p a sih? n a p a s i e a p a sih? Kenapa sih? Kenapa sih? k e a p s i e sih? e n a a i h k e n a Kenapa s i e n a a sih? a a h k e n a e n a p a s i e n a p a sih? a h n a p i n a s i n a p a s e n a h k n a p i n a p h n a p e n a h k e a p a s n a p i h a n a h k e p a sih? a p i h k e n a k e n a h n a i h e n a sih? Kenapa sih? k e a n a i h e n a p s i e n a p a sih? a i h k a p sih? Kenapa sih? k a p a s k e n a sih? k e n a a s i k e i h k e a k a p a s k e n a k e s i k e s i k n a p a s k p a k a i h e s i e s i a s biasanya kalau enak banget kan tes ini tes... enak banget itu tes e kalimat penutup jadi、oh、g a k lucu kalau diomongin <laughs> Dian iya mbak、uh, ada satu frekuensi ada satu getaran dari suara yang bisa menusuk ke batin seseorang dan, Dukun, itu, kamu, suara kamu. <laughs> dan itu, itu kamu miliki Dian、yes. kasih. itu itu anugerah Teknik itu dipelajari, tapi sebuah suara yang indah kayak kamu yang punya kemampuan menembus hati seseorang, itu anugerah dari Tuhan dan itu harus kamu jaga, Dian. <SILENCIO> y a bener. Seperti Anang menjaga keluarganya. Seperti aku menjaga anak-anakku, harus tetap dijaga, Dian, itu sebagai sebuah anugerah. Seperti Maya menjaga... Apa? Apa? Apa?、A a、duonya. Menja... bubar terus duonya itu dulu. <SILENCIO> Edo h Maya enggak lho. o h iya ganti-ganti maksud gue h i y a Oh g y a k a p a a p a kalau... Seperti Maya menjaga koleksi perhiasannya. Menjaga suamiku yang sekarang. Iya iya iya. Iya iya Maya sayang. Iya iya iya iya. Iya tapi mungkin aku sedikit mengingatkan aja. Kalau laki diingatin. Kontrol vokalnya tadi, kontrol nadanya aja. Kalau perempuan dicuekin. Tadi itu enggak. Kalau perempuan di foto-foto, o -foto. ya kamu di situ ada beberapa terus naik yang tingginya coba, memang kamu part itu memang agak tinggi. ada beberapa, mak di situlah yang dibilang ya. bahwa sab, gift sab, yang sab, dibelikan sab. oleh tuhan suara enak, karena penyanyi teknik itulah yang dibilang alatnya. pada saat、hmm. kamu tidak menguasai dengan baik, nanti kacau keindahan suara tadi.、Aku、itu menyesakan. Tapi aku tadi memang pengen memuji khusus bahan suara yang dimiliki Olivia ini、suara. luar biasa.、Betul. Harus dijaga dengan teknik itu tadi. Baik, terima kasih, Kesimpulannya、hmm. a k apa? Kesimpulannya. Kesimpulannya. kesimpulannya tes. tes, tes.、Ah, oh. yes. Kalau aku tis-tis. Tis-tis, oke.、Okay. Oh. Oh. Oke、okay, masing-masing juri punya kesimpulannya m a s i n g m a s g ya. b u l a t loh、baik. kurang, jadi tis. Oh, mungkin biar ada gini. Peace. Udah, udah cukup ya? Terima kasih, idol lovers. Penasaran dengan Indonesian idol? Klik tombol subscribe sekarang juga, dan jangan lupa di like, komen, dan share video-videonya. Terima kasih.